Karena ini masalah sudah sangat luar biasa, bukan nasional, bahkan internasional. <tuh> Itu masalah adanya penistaan Al-Quran dan juga doa ulama. E, Majelis Ulama Indonesia bisa mengeluarkan satu e, fatwa mengutuk keras pernyataan Saudara Basuki. Cahaya Purnama alias Ahok yang mengutip ayat suci Al Quran surat Al-Maidah ayat 51 dalam acara sambutan di hadapan masyarakat Kepulauan Seribu harusnya kita nggak boleh berperang ini, nggak boleh ngamuk-ngamuk harusnya di momentum Syahrul Haram ini yang dia serang adalah yang paling strategis Al-Maidah 51. Ini betul-betul dia berani terang-terangan dan ini mengancam ahti umat dan saya yakin bagi Maruf berikut jajaran di pengurus harian punya sikap yang insya Allah bisa menenangkan bapak-bapak di sini semua yang sudah sampai ubun-ubun kelihatannya. Saya Sekjen Majlis Zikir SBY Nurul Salam. Ya kita mau orang takut harus apa baik pun ke moncul wong Banten sing ngomong wong Banten anak gonggulan ki ngko gawe senjata tipin deke cile-cile wong rendeng mengkene wis artinya kemarahan ini bukan lagi ke ubun-ubun sebagaimana dites katakan oleh Pak Bahdiar Nasir tadi udah keluar dari ubun-ubun di Indonesia untuk uh, forum silaturahim mudah-mudahan pertemuan ini berkenan dan sebagai representasi daripada berlimpunnya umat Islam mengajiulamal itu wajib mendengarkan. memperhatikan berbagai pandangan-pandangan dan pendapat dari kalangan umat, dari karangan tokoh-tokoh umat, dari karangan para ulama ya lebih-lebih di dalam situasi dimana sekarang ini sedang terjadi kegeduhan-kegeduhan karena adanya isu penghinaan terhadap Al-Quran terhadap ulama sehingga banyak penemanya itu surat-surat aduan dari berbagai kelompok Maji Ulama memang ingin tentu selain memperhatikan membaca, mendengarkan berita-berita juga ingin memperoleh semacam informasi-informasi memperoleh pendapat-pendapat dari para ulama dan haba'in. Oleh karena itu, hari ini kita jadwalkan hari di mana akan kita bertemu bersilaturahim. Tetapi karena mungkin banyak dan waktunya terbatas, mungkin tidak semua yang saya beri kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mungkin ada beberapa saja yang mulia bapak ketua umum majelis ulama Indonesia wakil ketua umum bapak sekjen dan hadir bapak itu kami datang ke sini di samping bersilaturahim dengan tujuan yang sudah diketahui oleh MUI. Karena ini masalah sudah sangat luar biasa, bukan nasional bahkan internasional. Itu masalah adanya penistaan Al-Qur'an dan juga terhadap ulama. Yang kami inginkan adalah majelis ulama menyatakan sikap. Tentunya saya tidak perlu lagi bacakan dalilnya. Karena kita semuanya sudah sepakat bahwa Adalah merupakan penistaan Terhadap Al-Quran Penistaan terhadap ulama Dan kami mohon Agar supaya Sekaligus penegakan hukum di negara Republik ini Orang yang bersalah itu Harus dihukum Jangan sampai nanti dengan maaf Dia minta maaf Itu selesai Padahal Ada anggota DPR Dari PDIP Dulu dia belum tertangkap Belum dinyatakan salah Dia menyerahkan uang hasil yang dia diberikan 500 juta ketika itu Waktu dia serahkan Harusnya dia nggak ditangkap Malah ditangkap kenapa anda sudah menerima Nah yang sekarang ini orang DKI 1 ini Jelas-jelas sudah salah, buktinya ada, bahkan lebih hebat lagi, dia menyangka menyanggah dan mengingkari maka itu hal yang sangat tidak wajar kalau sampai tidak dijerat oleh hukum untuk itu saya mohon MUI tolong membantu supaya umat ini menjadi tenang umat ini menjadi betul-betul kondusif dan bahagia bahwa tegakkan hukum kepolisian harus segera panggil orang itu karena dia melakukan penistaan terhadap Al-Quran dan ulama itu saja yang saya ingin sampaikan karena memang waktu juga tidak banyak Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. yang seharusnya kita agungkan sekarang ini adalah bulan-bulan haram Harusnya kita gak boleh berperang ini Gak boleh ngamuk-ngamuk harusnya Tapi ayatnya berbunyi Asyarul as uh, as haram Bishahril haram Wal hurmatu tisas Faman i'tada alaikum Fa'tadu fa alaihi Bimislim A'tada alaikum Wattaku allah Innallaha ya hibdul muttaqib Nah sekarang tidak yang mereka lakukan terhadap kita yang harus kita hadapi demi himayah wa wiqayah ummah, himayah wa wiqayah dinal ummah yang menjadi tanggung jawab kita semua termasuk majelis ulama Indonesia tidaknya ini enggak main-main di momentum syahrul haram ini yang dia serang adalah yang paling strategis al-ma'idah 51 Ini betul-betul Afahukmal Jahili ya Bukuna ini betul-betul dia berani terang-terangan dan ini mengancam akhidah umat yang menjadi domain kita dalam menghimayah dan mewiqayah. Insya Allah Majelis Ulama Indonesia punya kesimpulan yang sangat bijaksana terhadap masalah ini dan saya yakin bagi ma'ruf berikut jajaran di pengurus harian Punya sikap yang insya Allah bisa menenangkan bapak-bapak sini semua yang sudah sampai ubun-ubun kelihatannya. Ingin eh tidak alaihim bimislimatada Nah tetapi tentu ranahnya ini ranah hukum yang harus kita jalani dan mudah-mudahan penistaan agama. yang menjadi tuntutan kami ini betul-betul masuk dan dituangkan dalam pernyataan nantinya itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pimpinan jajaran Majelis Ulama Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala saya uh, melalui Front Pembela Islam dan juga anggota One Team Muhi ingin menyampaikan Satu pandangan supaya umat tidak lagi bingung atau ada pegangan Dan juga MUI tidak lagi dikejar-kejar orang setiap kali ada masalah-masalah seperti ini Enggak lagi jadi pencarian orang-orang gitu ya Nah ini juga supaya polisi juga punya pegangan Nah kita minta supaya Majelis Ulama Indonesia bisa mengeluarkan satu uh, fatwa tentang uh, satu fatwa dari MUI menjadi pegangan kepolisian dan juga menjadi pegangan umat uh, sikap ya uh, yang saya maksud di sini bukan sikap yang berkaitan dengan Ahok tapi yang saya maksud di sini adalah fatwa kumpulan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori uh, penistaan. Misalnya orang mengaku Tuhan, atau mengaku jadi anak Tuhan, atau mengaku istrinya Tuhan, atau mengaku malaikat, mengaku rasul, mengaku menjadi nabi. Nah ini kan semua dikejar pada MUI. Nah MUI dari sekarang-sekarang uh, ini misalnya bisa merumuskan kategori perbuatan apa saja yang masuk dalam penistaan. Kemudian juga menyebutkan Al-Quran itu uh, buatan... eh manusia atau Al-Qur'an itu berlebih, Al-Qur'an itu kurang, Al-Qur'an tidak lengkap, tidak sempurna. Nah, juga misalnya mencaci maki perbuatan perendah mencaci maki Ahlul Bait, mencaci maki sahabat-sahabat Nabi. Nah, itu juga termasuk penistaan ataupun juga mencaci maki imam-imam dan ulama-ulama men Yang dihormati di kalangan ahlu sunnah wal jamaah Ahimmatil Aswajah katakan Yang dihujat-hujat itu juga bisa masuk dalam Dalam ranah uh, penistaan terhadap agama Kemudian menolak kewajiban atau melecehkan salah satu rukun iman Rukun Islam yang sudah disepakati oleh Aswajah uh, Menghina dan, atau melecehkan simbol-simbol suci umat Islam Seperti melukis Rasulullah merendahkan derajat Nabi, menginjak-injak mushaf atau membaca Al-Quran e, dengan aneka macam carai ataupun irama langgam yang bisa melecehkan atau mengurangi nilai-nilai daripada e, kemurni, kesucian daripada Al-Quran kemudian juga misalnya menghalalkan suatu yang haram yang sudah disepakati oleh ulama Uh, ataupun yang sudah uh, Haram Dan sudah disepakati oleh ulama Lalu dihalalkan Nah jadi ada pegangan Ataupun termasuk mengkafir-kafirkan Daripada orang-orang uh, Nah termasuk yang dalam konteks ini Misalnya Ahok uh, Yang telah menuduh uh, Al-Quran Sebagai pembohong Atau uh, para ulama Yang menyampaikan Al-Quran itu Sebagai pendusta Nah ini kan mengurangi daripada nilai uh, kemurnian dan juga kesucian dan kehormatan Al-Quran. Itu betul-betul pelecehan dan penistaan. Nah apa saja yang ada pada hal-hal uh, yang kira-kira sudah menjadi tren sekarang. Ini perlu dibuat satu, satu rangkaian uh, fatwa yang menunjukkan bahwasannya poin-poin seperti itu adalah termasuk penistaan. bagi agama nah sehingga nanti uh, kepolisian udah uh, mudah dan juga apa namanya uh, ringan dan juga masyarakat nggak sedikit-sedikit ada kasus begini MUI dicari MUI, MUI, MUI, kesian Majelis Ulama Indonesia yang begitu apa namanya, terlalu capek menghadapi perilaku orang akhir zaman saat sekarang ini, yang memang cenderung untuk semakin menjauh daripada ajaran agamanya nah, Akbar. Uh, yang berikutnya tentu untuk uh, soal uh, AHOK ini uh, pernyataan uh, sikap juga pernyataan MUI yang kita uh, harapkan uh, bisa menjembatani dan juga eh uh, bisa mewakili daripada umat Islam sehingga betul-betul Ahok bisa diproses secara hukum Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Kami atas nama ulama masyarakat Aceh yang ada di Jakarta membuat satu pernyataan yang pertama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 dan merendahkan mertabat ulama terutama pada mufassirin dan pada mubalik. Kemudian melukai perasaan keagamaan kaum muslimin di seluruh dunia. Yang kedua, menyikapi permohonan maaf secara lisan yang bersangkutan dengan baik dalam kerangka hubungan yang bersangkutan dengan umat Islam Khususnya kaum muslimin di Ibu Kota Jakarta Yang ketiga meminta agar Mabes Polri Melanjutkan proses hukum pengaduan keadilan Pengaduan masyarakat tentang penistaan agama yang bersangkutan Dengan berlandaskan pada keadilan dan kebenaran Yang mengacu juga pada jurisprudisi Juris Pengadilan Atas kasus-kasus penistaan Agama serupa Yang keempat Mendorong Majelis Ulama Indonesia Untuk segera <SILENCIO> mengeluarkan Pernyataan sikap Pendapat atau fatwa Yang dapat dijadikan sebagai Pegangan hukum Pihak yang terkait Yang kelima Meminta umat Islam menahan diri Meningkatkan keimanan dan ketakwaan Serta merajut ukhwah dan mengambil hikmah dari kasus ini Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pimpinan Majelis ulama Para alim ulama Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Saya teringat Di saat orang tua dulu pernah menjadi tanding 0505 Jakarta Timur Di tempat walid Habib Abdul Rahman Yang kita kenal dengan as -Sogopah. Itu pernah akan dibangun bioskop di kiri kanan pesantren kemudian orang tua Qai Pak Rulazi Ishak datang menemui orang tua saya di markas Kodim 05 Jatinegara lalu berangkatlah walaupun berbeda wilayah Di sana sudah ada Kapolres Selatan ada Dandim Selatan kok Bapak sih datang ke sini ini bukan wilayah Bapak Kata orang tua, masalah agama tidak ada batasan. Kita wong pak wong ki, Wong Ini pribadi, bukan atas nama Yayasan Majlis Sikir SBY. Karena saya merasa seorang pejuang. Seorang anak Dandim yang bapak kalau kuat itu pakai baju seragam tentara. Saya bawa pasukan saya ini dari pasuruan Gus Yazid kelompok Majelis Dzikir yang ada di Jawa Timur. Cak Imam, Cak Dori dari Madura. Mereka bergerak semalam datang dan tadi siang bertemu dengan saya untuk datang kemari. Artinya kemarahan ini bukan lagi ke ubun, -ubun. sebagai menetes katakan oleh Pak bah Nasir tadi udah keluar dari ubun-ubun. Ya kita mau takut harus siapa baik pun mau, kita Banten, si ngomong Banten. Ya kalau mati mau urusan Allah, kita hanya takut kepada Allah. Allah itu secara pribadi saya mengatakan begitu. Saya Sekjen Majlis Zikir SBY Nurul Sby itu bekas Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono. Saya harap mendesak kepada Majelis Ulama jangan pakai lama-lama Kita bubar detik ini. Kita seragamkan kesepakatan kita bersama. Dan saya sudah membuat pernyataan. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. cukup Alhamdulillah jadi kami sudah mendengar kemudahan kami ya tidak menyimpang dari yang diinginkan oleh para kiayu, para ulama Amin. Wah, ya Allah. tetapi yang kami harapkan tentu tetap keadaan uh, tenang kondusif dan tidak terjadi apa-apa di lapangan Dan saya seperti pernyataan saya beberapa kali, terserahkan kepada pihak kepolisian, ya, kepada pihak pemerintah, tuntutan-tuntutan itu, ya kita kita serahkan kepada apa kalau pernyataan bolehlah atau tuntutan bolehlah, Cuman jangan sampai ada kegiatan. Saya kira semua itu pendapatnya sama. Tadi juga dari Aceh sama, jangan ada. Uh, apa namanya itu uh, Kondisi yang Yang kurang baik ya. Bismillahirrahmanirrahim Pendapat dan sikap keagamaan majelis Ulama Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Sehubungan dengan Pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa 27 September 2016 yang antara lain menyatakan jadi jangan percaya sama orang kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan? dibohongin pakai surat Al-Ma'idah 51 <coughs> macam-macam itu Itu hak Bapak Ibu dari Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih Karena saya takut masuk neraka Di bodohan gitu ya Yang telah meresahkan masyarakat Maka majelis Ulama Indonesia Setelah melakukan pengkajian Menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut <tuh> Pertama Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 51 Secara eksplisit berisi larangan Menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin Ayat ini menjadi salah satu dalil Larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin Dua Ulama wajib menyampaikan isi surah Al-Ma'idah ayat 51 Kepada umat Islam Bahwa memilih pemimpin Muslim adalah wajib Tiga Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. 4. Menyatakan bahwa kandungan surah Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur'an. Lima, menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat al-maidah ayat tentang larangan menjadikan, mus, menjadikan non muslim sebut pimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Allah. Berdasarkan hal di atas maka pernyataan gubernur DKI Jakarta dikategorikan pertama menghina Alquran dan yes. atau kedua Allah. menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan satu. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Qur'an dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut. Tiga, aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al Qur'an dan ajaran agama Islam. Masih ulang sekali lagi, karena ter, terganggu oleh apa ya? <tuh> Tiga, aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al Qur'an dan ajaran Islam. Serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku Empat Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional Dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum Lima Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri Serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum Disamping tetap mengawasi aktivitas peristaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang Selasa 11 Oktober 2016, atas nama Majlis Unama Indonesia Ketua Umum Dr. K. Haji Maruf Amin, Sekretar Jenderal Dr. Haji Anwar Abbas, M.M.A.G. Terima kasih. Saya, ini kasus disebut oleh Afog, musuh namanya disebutkan. Karena ini, dia membuat segini penjajian, ditarus peribu ini menetapkan. kepada supaya menyebut nama yang bersangkutan itu. Sudah. Sudah disebut. Jabatannya disebut. Namanya disebut. Ini saya minta untuk menghormati dan menghargai. Karena yang dikeluarkan oleh MUI sekarang ini bukan hanya untuk di ahok saja, ya, ya. tapi ya, ya. untuk ya, ya. ke depan, untuk kemana-mana. Jadi saya mohon, ya, ya. saya mohon ini sudah cukup, ya, ya. tinggal kita sekuat aja. Kemudian uh, Pak Irman Arpanim yang saya muliakan, ya, ya, ya. harapan ya, ya. saya ya. kalau proses hukum itu berjalan di Baris Rekpoli, saya minta kalau diminta kesaksian ahli, baik itu bahasa, baik itu AYPT IT atau yang lain ya. dari Pak Mui saya minta yang memang sudah direkomendasikan oleh para kiai dan ulama di MUI, yeah, yeah, jadi yeah, jangan yeah. asal orang dari memang dia betul salah satu oknum di MUI, yeah. tapi dia mewakili akhirnya dia bicara salah. Yeah. Yeah. Nah, saya pikir itu saja, ini sudah cukup, boleh mengucapkan maaf malu